dan pengungsi itu pengungsi yang komunis komisi orang-orang yang tidak becus komi, kom, pengungsi orang-orang jahat kemarin di Surabaya Post beberapa hari yang lalu antara pengungsi itu membawa anak bayi yang digendong begini dimasukkan ke Malaysia dalamnya anak bayi itu candu semua jadi di anak bayi itu Dikeluarkan isi perutnya semua, jeruanya dikeluarkan. dimasukkan Lah ini pengungsi gini kok diterima oleh negara kita ini bagaimana? Kan begitu mestinya. Tapi tidak, Amerika bilang terima kemanusiaan. Nah kok tidak sampehan sendiri yang terima kemanusiaan ini uang ini perbuatan sampehan? Tidak. Supaya umat-umat yang banyak Islamnya ini terpengaruh oleh ini dulu. Benar kecipratan polusi dan racun dulu. Dimasukkan itu sudah masuk ketangkap sebab biasanya 12 jam baru mukanya bayi itu berubah. Jadi bayi dibunuh atau bagaimana dimasukkan di dalamnya itu candu dan morfin. Entah tanggal berapa surabaya pos 2 3 hari anak. Kalau perlu saya bawakan surat kabarannya. Hari Sabtu kalau kira Amerika dan semua dunia diem Tidak ada orang bilang wah wah kok gitu ya mana kemanusianya orang bayi diisi candu ini ini yang mesti dibicarakan tapi karena gak ada islam diam semua saudara-saudara beribu contoh asal saudara mengikuti saja akan ketemu ratusan contoh mahasiran muslim ini nah, jadi mereka kompak dan lain-lain pertanyaan yang sebanyak-banyaknya kita tidak bisa membawakan di sini tempatnya dan waktunya juga terbatas. Jadi yang penting bahwa pertanyaan-pertanyaan di atas harus kita tanggapi dan harus memuaskan hati penanya yaitu pemuda kita bahwa kitalah yang salah. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan di atas pertama-tama kita mesti menunjuk kepada diri kita, kita yang salah. Di mana letaknya kesalahan kita ini? Kesalahan kita, kita pertama-tama tidak mempelajari agama Islam secara betul-betul. Kedua, yang sudah belajar tidak keranjingan mengamalkan. Yang sudah mengamalkan sedikit tidak mau mengajarkan. Jadi kita ini sebetulnya kehilangan nyowo. Sudah tidak punya nyowo kita ini. Kita mesti cari satu Sirstov oksigen baru. Kebetulan Nabi Muhammad saw menetapkan jawapan buat pertanyaan-pertanyaan tadi itu dalam dua hadis beliau yang saya sitir di sini itu dua hadis merupakan jawapan Nabi Muhammad saw terhadap pertanyaan-pertanyaan kita dewasa ini apa jawabannya? dalam hal ini Rasulullah saw dengan kedua sabda beliau di bawah ini seakan-akan menjawab pertanyaan dan atau problema-problema kita dewasa ini. Pertama beliau berkata, لا يؤمنوا أحدكم حتى يكُنَّ هَوَاهُ تَبَعَنْ لِمَا جِئْتُ بِهِ. Allahumma salli wa sallim wa barakatuh. Tiada beriman seseorang di antara kalian sehingga keinginan keinginannya tidak bertentangan dengan ajaran yang ku bawa. Jadi maksud Nabi Muhammad SAW keinginanmu wahai Muslim harus selaras dengan ajaran yang kubawa. Keinginanmu jangan sampai meleset dari jurusan atau jaluran yang kita, yang saya bawa. Jadi kalau keimananmu sudah di luar itu, berarti sudah hawa nafsu, sudah setan. Jadi tiap keinginan kita mesti kita test. Kita harus bisa, tidak mungkin tidak bisa, harus bisa membuat satu testing terhadap semua keinginan yang berlalu-lalang di dalam hati dan otak kita. Sampai kita yakin bahwa keinginanku ini tidak menyimpang daripada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru keinginan itu bisa dicapai atau bisa dilaksanakan. Sebab keinginan di luar ini berarti keinginan shaytanis, karena dia dari hawa nafsu. Misalnya sekarang keinginan saya untuk memenangkan golongan saya dengan membuat suatu klik atau kumpulan perdagangan ini salah. Sebab apa? Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Kamu harus mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu. Jadi saya tidak boleh mempunyai keinginan begitu. Ini keinginan di luar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada satu masyarakat, satu orang berketurunan Arab, hidup di Indonesia sini mengatakan ayo menggawe kumpulan, organisasi supaya eh, orang keturunan Arab kuat ekonominya. Ini harus kita batalkan keinginan begini. Saya tidak cocok lah sebagian besar dari saudara-saudara kaum muslimin ini kamu ikut sertakan kamu ikhwis tidak betul tinggalkan keinginanmu itu juga kalau turunan jawa mengatakan isulir saja sudah masyarakat itu juga tidak boleh orang medura mengatakan ah kita mau bikin satu suku namanya suku medura segala macam semuanya medura itu juga tidak dibenarkan oleh ajaran Nabi Muhammad jadi tidak pernah dalam ajaran Nabi Muhammad SAW Di bidang-bidang begini ini Ada perkataan aku Atau golonganku Tidak pernah Ada kita. kita Kita besar Kita umat beliau Muhammad SAW Jadi ini sudah salah Atas dasar ini Segala yang bersifat menggolong Sendiri itu salah Dan tidak mungkin kuat sebab dia membedol dari satu tubuh besar ini. Satu anggota. Misalnya saya. Dengan tubuh saya dan anggota saya. saudara cepot-copot saya punya tangan yang kanan ini. saudara pakai. Gak bisa saudara berbuat apa-apa dengan tangan kanan saya. Sebab itu tangan terpisah dari tubuh saya secara keseluruhan. Ini umat sudah didoktriner dua kali dalam Al-Quran. ummatan wahidah. Karena هذه umatukum ummatan wahidah dua kali. Jadi kalau masing-masing mau menggolong sendiri, lantas dia mempunyai keinginan supaya golongannya besar, tetap besar, tetap kuat, tetap ini itu tidak mungkin bisa kuat. Itu teori keinginan, tapi kenyataan tidak sama sekali membenarkan keadaan itu. Jadi Nabi sudah menjawab, hati-hati. Lihatkan cita-citamu. Ini kalau besar. Kalau cita-cita pribadi pun tidak boleh. Saya punya cita-cita ada sesuatu untuk menguntungkan saya sendiri. Saya tidak ingat keluarga, saya tidak ingat masyarakat sekampung misalnya. Ini juga harus kita buang cepat-cepat. Tidak cocok dengan jalur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, <tuh> La yu'minu ahadukum hatta yuhebb bali aqi ma yuhebb buni nafsye tiada beriman seseorang di antara kamu sehingga ia menyukakan untuk saudara seagamanya segala apa yang ia sukakan untuk dirinya sendiri bisa atau tidak kita kerjakan begini kalau bisa maka pertanyaan-pertanyaan di atas tadi sudah terjawab dan selesai kita akan kembali menjadi umat yang wungkul kristal, kuat tidak akan diadu domba orang tidak akan bisa dienyah orang tidak akan bisa diejek orang dan sebagainya tapi kalau masih keadaannya tetap seperti sekarang Pertanyaan-pertanyaan di atas ini masih akan terus dilontarkan orang dan tidak terjawab Jawabannya hanya dengan satu Yaitu perbuatan Yaitu kesadaran Kesadaran ber berumat Kesadaran beragama Islam Saya pernah barangkali katakan bahwa satu-satunya umat yang, merasa, yang harus merasa bejo di dunia ini adalah umat Islam semua so, kompulitisinya tidak usah terlalu ngotot kompulitisinya sudah dikasih tahu, ini lawanmu, ini kawanmu caranya kamu menghadapi dunia begini kalau mau praktek contoh praktek, ini amalan nabimu Muhammad SAW bagaimana menghadapi Yahudi Bani Qura'wah, bagaimana perang badar menghadapi Quraisy? bagaimana perang Uhud menghadapi Guraish menghadapi orang yang kafir ateis menghadapi orang yang ahli kitab lawan ini contohnya jadi sebetulnya sudah paling mayar menjadi politik, politikus Islam ini paling gampang namun sayang kompulitisi yang menepuk dadanya mengatakan kami muslimin jarang mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW kompulitisi kita hafat kapan mati Napoleon Bonaparte apal luar kepala kapan matinya uh, Kaisar Wilhelm kapan perang dunia kedua dan kapan akornya perang dunia kedua kenapa Jerman Nazi dikalahkan, itu hafat di luar kepala, tetapi dia tidak banyak membaca tentang sirah Nabi Muhammad SAW bagaimana Nabi mengalahkan Yahudi Bani Quraibah apa hukuman yang dijatuhkan kepada Bani Quraibah ini jarang orang yang mahafati jadi kita sebetulnya sebagai kaum politisi sudah tidak perlu banyak masuk keluar uh, Oxford University untuk belajar bagian Sospol tidak perlu maka itu saya bilang umat yang paling bejo ini umat Nabi Muhammad SAW rupanya Allah SWT dari sabiq ilmih dari ilmu azalinya Allah mengerti bahawa umat Muhammad SAW ini umat yang paling lemah yang paling boif rupanya sudah diberi kesempatan untuk menjadi umat sebesar-besar umat tanpa e, rekoso, kata orang Jawa tidak pakai ngotot payah-payah seperti orang lain Jepang menjadi umat begini ngeluarkan ribuan liter keringat, jangan dikira dia enak-enakan dia membangun saat sudah ancur kena atomnya Amerika yang tidak berkemanusiaan itu tapi tidak disebut-sebut. Jadi, ancurnya Jepang membangun kembali itu ribuan liter, ribuan dream, keringat. Laumat Islam sudah dititipi kekayaan di negerinya tanpa membuang satu pun keringat. Tetapi malah yang sudah ada dicacar-cacarkan. Ini tandanya kita tidak syukur. Jadi kembali Pertama-tama kita harus mempelajari agama kita. Saya sering dan akan terus, jangan saudara bosan. Saya terus akan berkata kepada saudara, mari kita sama-sama memperdalam ilmu agama kita. Dan jangan lupa, anak-anak saudara, perdalamlah ilmu pengetahuannya tentang agama. Kalau perlu, ajaran-ajaran eksakta apa itu nanti kalau sudah umurnya 15, 16, tidak apa-apa. Enggak sampai katek